وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدى Wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yadillah falamudillala wa man yudlil falahadiyala Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da Allahumma salli wa sallim mubarik ala muhammad wa ala ali muhammad Kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid amma Bapak Duta Besar yang saya hormati Jajaran KBRI Doha Qatar yang dirahmati Allah Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ustaz masih bingung nih Mau ceramah Apa mau ngajarin ngafal Quran Enaknya mana coba Hah? Sama bingungnya juga Kayaknya sama Ustaz ini ya Dan ihwata liman Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ini penitia maunya apa? Enggak tahu juga? Ngafal Quran? Ceramah ngafal Quran? Eh, Ustaz mau ngajarin ngafal Quran semudah tersenyum Tapi tadi permintaan padubes Tolong sampaikan hikmah ah. Daripada hikmah Ustaz mau cerita aja bahwa gini Kurban itu adalah mendekatkan diri sama Allah Dengan apa yang kita punya Guru Ustaz pernah ngajarin Abisin hartamu Di jalan Allah Karena kalau engkau tidak habiskan harta di jalan Allah, harta itu pasti habis. Tapi tidak bakal di jalan Allah. Habiskan umur di jalan Allah. Karena kalau engkau tidak habiskan umur di jalan Allah, umur pun pasti akan habis. Tapi tidak di jalan Allah. Habiskan ilmu, potensimu, semua nikmat yang Allah titip. di jalan Allah, karena semua yang Allah kasih pada kita pasti suatu saat akan habis tapi tidak di jalan Allah waktu itu saya mengatakan kepada guru-guru kalau misalnya saya habiskan harta, ilmu umur, segala-galah di jalan Allah lalu apa yang tersisa yang tersisa itu adalah keabadian, bahwa semuanya bakal abadi ihwa sekalianlah rahmatin Allah subhanahu wa ta'ala Tahun berapa Sumatera Barat gempa bumi? Tahun berapa? 2009. Ada orang dari Sumatera Barat sini? Ada? Tahun 2009, 15 Allah, 2007-nya kalau nggak salah Jogja gempa. 2006. Jadi nggak jauh-jauh dan hampir masyarakat Indonesia udah capek, baru aja nolongin Jogja, eh sekarang ada lagi yang gempa. Dan kesini-sini turun tuh. simpati empati kita Hotel Iman Tapi subhanallah Ustaz diberangkatkan oleh lembaga kemanusiaan Di Balikpapan. Malam itu Ustaz dijadwalkan Tablik Akbar di sebuah masjid paling gede Di Balikpapan. Acara apa? Penggalangan dana Untuk saudara-saudara korban gempa Sumatera Barat Bayangin Ustaznya impor dari Jakarta tiketnya, hotelnya, segala macam, pikiran Ustaz, ah ini barangkali masyarakat bakal ngumpulin minimal ratusan juta. Karena operasional mengenai Ustaz bikin panggung segala macamnya udah puluhan juta. Sampai saya yang hotelima, rahmatia Allah, jelang maghrib di bandara sepinggah. Kemudian saya bilang langsung ke masjid atau ke hotel dulu, hotel dulu Ustaz. Enggak buru-buru nih bentar lagi maghrib, oh acaranya nanti Ustadz jam 8. Hah? Jam 8? Bukannya Isya setengah 8? Iya. Terus nanti kalau jam 8, para peserta jemaah semuanya udah pada pulang dong, saya ngomong. Tenang aja Ustadz, ini udah kita umumin di mana-mana, apalagi Ustadz udah terkenal di sini. Insya Allah jemaah ngebludak, itu pikiran panitia. Maka saya ikut saya mandi ke hotel makan malam begitu, salat isya sudah bubar yang di masjid baru saya dipanggil sama panitia awisan masuk begitu saya masuk ke masya Allah itu masjid yang gede jemaahnya mungkin tersisa cuma seperempat aja. Jadi saya bilang mana jemaahnya nih? Panitia bingung juga itu dan rupanya yang Hoteliman enggak boleh sombong yang bisa bukan kita yang kuasa bukan kita la haul wa laqwaata. Jadi bukan karena seorang Bobi datang Bukan, apalagi dari Jakarta Bukan Hota Liman, karena Allah Dan Allah tunjukin Tapi Hota Liman, ngelihat jemaah cuma seperempat masjid Saya ketar ketir, ini target penggalangan dana berapa nih Yang bakal mau dikirim ke Sumatera Barat Jangan-jangan bakal nombok panitia Tapi huat iman benerin niat, selama tahu saya, saya niat, pokoknya beri yang terbaik di jalan Allah. Maka saya ceramah, enggak dengan dorin, itu full power. Saya bilang, yuk beri yang terbaik buat Allah, beri yang terbaik buat Allah. Sekarang ini ada kesempatan depan mata kita, saudara-saudara kita Sumatera Barat butuh pertolongan. Maka berbagi dengan sesama, insya Allah pertolongan akan Allah berikan. rahmati Allah ceramah kira-kira satu jam setengah lebih yang terjadi hotelmarahadi Allah begitu galang dana saya kaget luar biasa bener apa yang saya khawatirkan dana terkumpul hanya 13 juta rupiah Panitia ngitung itu lemes tuh boro-boro buat ngirim barangkali buat pelaksanaan acara aja nombok mang hotel 5 Allah selesai acara jam 11 Ustadz mau pulang nih semua jemaah udah foto-foto sudah salaman. begitu saya mau keluar dari masjid Panitia kemudian ngomong begini ke Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam Ustadz masih punya waktu enggak belum ngantuk kan? iya kenapa? ini ada seorang anak muda katanya mau ngobrol berdua sama Ustadz penting mana anaknya? Adi Tandeng sama Panitia Ibu abad segala rahmatilah Allah, anak ini waktu ustad lagi ceramah tabligh akbar duduknya paling depan. Tapi ini anak, iya wa ta'alimah Allah, belakangan ustad tahu dari mulut dia usianya 27 tahun. Ini mohon maaf ya, underestimate. Anaknya ini pakai kaos. Dia datang ke tablik akbar, maksudnya dari penglihatan ustad aja, ini anak bukan anak pengajian. Datang tabligh akbar, pakai peci kali, pakai baju koko, begitu. itu dia pakai kaos, pakai sarung serebetan, rambutnya panjang, Allah rahmati Allah, siapa namanya mas? Ustaz nanya, hai kal Ustaz, apa yang bisa dibantu kal? Ustaz boleh nggak duduk, kata dia, tadi Ustaz mau tinggal keluar, diminta duduk, Ustaz duduk, begitu sederu sila, beliau duduk sila depan Ustaz, tadinya Ustaz, saya ngedengerin ceramah Ustaz tentang beri yang terbaik di jalan Allah, Saya kepikir yang terbaik di jalan Allah milik saya HP Tadinya saya mau sedekah HP saya Ustadz Nggak dengerin cara sama Terus Kal Saya nanya mereka Kal Kagak jadi Ustad. Dalam merti saya Lu kagak jadi sedekah Nyuruh gua duduk gitu Terus maksudnya apa Kal Setelah saya pikir-pikir Ustadz Nggak jadi HP Ustad, Saya mau ngasih harta yang terbaik Yang saya miliki buat Ustadz Disampaikan buat saudara-saudara yang ada di Sumatera Barat Nih lihat nih Anak yang cuma pakai Baju kaos Rambutnya panjang, nggak pakai peci, pakai sarung eh, hotel watalimah Allah Apa tuh kal Tiba-tiba Heikal tangan tangannya nih. Nyondorin tangan, pengen salaman Eh watalimah Begitu tangan saya nyambut begini hotel Iman saya ngebelalak tuh Ada barang gede banget diantara tangan kami Saya nanya Apa nih kal? Bukan batuk akik bukannya. Apa nih kak? Ini ustaz tolong terima Ini harta haikal yang terbaik Mudah-mudahan Allah rahmati haikal Ampun indah sudah Begitu saya buka Yang harta lima rahmati Allah Tahu nggak? Di tangan saya, saya merinding sampai sekarang nih. Di tangan saya sekarang udah transfer Udah pindah ke tangan saya Satu buah kunci mobil Makanya yang malam ini bawa mobil, sini kuncinya. Saya bilang, Kal, mobil siapa? Mobil ekal, Ustaz. Yang beli kamu. DP-nya orang tua ekal, Ustaz. Tapi cicilannya sampai kelar, ekal yang membayar. Nih, saya terima. Kenapa gak terima, Ustaz? Kal, sampai kamu telpon orang tua kamu, kalau diizinin, saya gak dengar dengan telpon itu, saya baru terima. Tolong ustaz, tolong terima sedekah ini Perhatikan perhatikan Kalau kamu di nikah belum? Sudah, punya anak? Belum ustaz Telepon juga istri kamu Sampai istri kamu bilang ikhlas menyerahkan mobil itu Baru saya terima Tolong ustaz terima? Enggak, kata saya Jangan sampai kamu dengar ceramah saya satu jam Tadinya ke masjid bawa mobil Terus pulang kamu jalan kaki Nanti orang sebalik papan bilang Eh jangan dengar ceramahnya Ustaz Ketipu lu Kesantet Dan ihwad talimah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia nangis-nangis Begitu dia nangis-nangis Maka kemudian saya nanya sama panitia Eh hey, gimana ini terima apa jangan Panitia kan nombok men Katanya terima aja Ustaz terima Dan ihwad talimah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala saya tanya Saya tanya kepada Ekal mobil apa kalah hatsuterius Ustad seri yang paling bagus berapa kira kira secondnya 120 juta Ustad dan Subhanallah hotel Iman setelah saya dimang timbang begitu saya mikir makai hotel yangmati Allah baik saya terima begitu saya terima Pak Bu saya ngangkat tangan tuh waktu saya doa saya nangis seperti Allah jewer saya Bob lu bilang yang terbaik beri di jalan Allah dan kau lihat ada seorang anak muda yang kau melakukan underestimate ngerangga remeh bukan termasuk orang yang paling bertakwa di majelis itu barangkali juga tidak berilmu tapi begitu kesentuh hatinya ihwata lima rahmatia Allah maka dia memberikan segala yang terbaik di jalan Allah maka ihwata lima rahmatia Allah begitu sudah kami terima saya nangis doa udah setengah dua belas nah yuk pulang Maka begitu kita mau pulang, maka subhanallah nih kalimat terakhir Ekal, kaget kita semuanya. Ustad boleh minjem duit nggak kata Ekal? Eh, kenapa kamu barusan son sedekah mobil duit kagak punya nih? Maka kemudian Ahmad Allah Subhanahu wa taala, Ekal ngomong begini, semua duit yang Ekal bawa, Ustadz, semua di dompet udah Ekal kuras. Ditaruh dari uang yang galang dana 13 juta. maka yang otolimah Allah lemes dua kali saya bilang ayo kal sini kuncinya mana panitia? maka kemudian saya minta lagi kunci mobilnya Heikal saya bilang Nikal kali terakhir kamu nyetir mobil Ustadz nemenin. dan ada yang otolimah rahmat iya Allah Heikal kami anterin ke rumahnya dengan mobil itu dan mobil itu yang otolimah rahmat Allah kilometernya belum sampai 5000 km cicilannya udah kelar Dia kerja di offshore di Hoteliman, subhanahu Wa ta'ala dan balik papan kota kecil barangkali seperti Qatar ini. Dan Subhanallah saya bilang sudah pernah diservis belum, Ustaz. Masya Allah, dia mobil saya kan tapi seolah baru Allah, bagi udah sampai di rumah Hekal Hekal turun dan kemudian Hoteliman, Allah, tatkala kami bersama panitia bawa mobilnya Hekal kami lihat nih mata kepala saya ngelihat melambai seperti lambaian para malaikat ngajak ke surga. Untuk dia begini, Masya Allah. Ihwat taliman Allah. Kira-kira dua hari lagi kita akan bicara tentang ibadah kurban. Mendekatkan diri pada Allah, beri yang terbaik. Dan memberi yang terbaik itu, Ihwat taliman rahmati Allah ta'ala Apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Dan kurban itu yang khotbah lima, rahmati Allah subhanahuwataala sesungguhnya adalah Allah nggak perlu nggak perlu ibadah kita. Tapi sesungguhnya Allah pengen lihat siapa diantara hamba-hambanya yang mampu memberikan yang terbaik di jalan Allah. Habiskan hartamu di jalan Allah. Karena kalau tidak kau habiskan harta itu pasti akan habis tapi tidak di jalan Allah. Habiskan umur di jalan Allah karena umur pun akan habis. Habiskan ilmu dan semua yang kita miliki di jalan Allah. Ustaz terus habis dong harta? Enggak. Kata Rasulullah, Tidak mungkin habis. Tidak mungkin berkurang harta gara-gara sedekah. Perhatikan kata Rasulullah. Baliazdat, baliazdat, baliazdat. Yang ada malah bertambah, yang ada malah bertambah, bertambah lagi. rahmati Allah subhanahu wa ta'ala umur juga begitu kalau anda habiskan umur di jalan Allah mengabdi pada Allah bermanfaat kepada sesama barangkali kita sudah bergalang kubur tapi orang-orang akan mengenang nama kita maka hotel Iman itu pahala yang panjang dan itu abadi selama-lamanya Bu Pak demikian ceramahnya segini aja terus jangan ini Ini mukanya lemes begini, udah beda makan belum? Bapak ibu sekalian rahmati Allah. Ustaz barusan cerita tentang siapa? Tanah Hekal. Bapak ibu kebayang gak? Ceritanya ustaz. Bisa kebayangin? Dan ibu apa? sekalian rahmati Allah. Ustaz amat yakin. kalau anda hatinya tersentuh dengan inspirasi yang saya sampaikan, kisah insya Insyaallah anda bakal cerita kepada siapa saja Masyaallah itu cerita hekal yang disampaikan oleh Aswad luar biasa kayak gimana kata temannya, eh, kita bisa cerita dari A sampai Z ntar ketemu sama istri, cerita ketemu sama anak, cerita ketemu sama temen, cerita ketemu sama tetangga, cerita tadi ustaz barusan nyampein cerita hekal kira-kira 10 menit ada nggak? ada dan di awal cerita bu pak, ustad ngomong gini gak kira-kira eh dengerin ya, saya mau cerita tentang hekal, ceritanya panjang hafalin ya kira-kira ustad ngomong hafalin gak tadi tapi anda hafal dan lihat itu namanya ustad mengajarkan kepada kalian semua, cara menghafal tidak pakai otak tanpa terasa seng masuk udah paham itu? Kalau udah paham, udah kelar tuh. Ceramanya udah, ngapalinnya udah. Ini sampai jam berapa kita? Nampil jam ulas? Ya Wattah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung, Ustaz mau ngajarin ngapal Quran. Sejuk kira-kira? Insya Allah teknik ini, bahwa sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak bisa baca Al-Quran sekalipun, bisa langsung hafal berikut makna, makrat, tajwid, dan bisa menuliskan. Dan Ustaz Alhamdulillah sudah mengajarkan kepada ratusan ribu orang. Al-Qur, apa namanya? Al-Qur aja, Masya Allah, hampir tiga hari berturut-turut Ustaz suruh balik lagi. Semalam ke Mas Said, dan barangkali kawan-kawan sudah bercerita kepada Anda semua. Kita mengajari ngafal Quran dengan cara yang mudah, Insya Allah. Dan Alhamdulillah di mana-mana Ustaz mengajari ngafal Quran, dari anak usia tiga tahun sampai nenek-nenek 85 tahun, Insya Allah bisa. Dan semuanya senyum. cuma di tempat ini aja kayaknya ada yang senyum, nggak tahu nih, stres apa ini <SILENCIO> oke, okay, sekarang relaksasi ya, gini gini coba, relaksasi, ikut yang tangan Ustaz ini ini relax pak, bu supaya anda nggak terlalu tegang rasakan tangan anda, kepala anda, leher, bahu, punggung, semuanya relax ini Ustadz bisa ngeliat orang yang relax atau stres orang yang mudah hafal Quran atau susah bisa keliat dengan cara gini Ciri-ciri orang rileks tuh senyum. Ini enggak ada yang senyum, senyum, senyum. Angkat, angkat. Udah rileks belum? Ngering jawab lagi nih, stress bener nih. Udah rileks belum? Turunin, turunin. Oke. Okay. Oke, okay, lihat nih ya. Ini ustad bisa ngeliat orang yang stres atau rileks dengan cara gini. Sekarang ikut di gerakan ustad. Tepuk. Ini. Senyum, senyum, senyum. Jempolnya di bawah ya. Oke. Okay. Sekarang ikut di gerakan ustad. Ustadz. Tangannya disilang, jarinya direkatkan, jempolnya di bawah. Sudah belum? Ini bisa kelihatan orang mudah hafal Quran atau sulit, orang relaxed atau sesuatu dengan cara gini. Coba bas, baca basmalah dulu, bis. Dalam hitungan ketiga, sama-sama kita putar jempol yang ke atas. Satu, dua, tiga. Tuh kan, stres semua kan? udah udah udah udah udah nggak usah diputar kita mau ngapal Quran bukan bukan muter-muter tangan ya oke ayat lima Allah subhanahu wa taala sekarang ustadz pengen ngajarin ngapal Quran yang nggak pakai otak persis seperti tadi kayak gimana ustadz, nih gini, gini gini Anda tahu Lady, Day Lady Diana nggak Lady Dayana tahu tolong dijawab Lady Dayana tahu Lady Dayana pernah menikah dengan pangeran siapa pangeran Charles dari kerajaan mana Inggris punya anak berapa Lady Day dari pangeran Charles dua oke okay. siapa nama anak-anaknya mungkin ada yang tahu William, William sama Harry, Harry. oke okay. Lady Day itu mati gara-gara peristiwa kejadian apa kecelakaan pesawat kereta atau apa mobil mobilnya itu tabrakan dalam sebuah terowongan terowongannya ada yang tahu di kota apa Paris di negara Perancis katanya itu mobilnya Lady Day bisa tabrakan gara-gara dikejar sama siapa Paparazi, waktu dikejar paparazi mobil yang ngebut, betul pak bu? Begitu ngebut, ceng masuk ruangan, beng tabrakan, mati ladyday dalam mobil. Eh ustad mau nanya, mobilnya ada yang tahu nggak mobil apa? Mercedes, Mercedes. macam, warnanya apa? Hitam. Oke, okay. waktu dia mati dalam mobil Mercedes itu, saat itu dia bareng suaminya atau bukan? Cowok lain, ada yang tahu nggak nama cowok lain itu? Dodi al Subhanallah Apal Pertanyaannya Eh Ustadz Barusan Nanya 19 pertanyaan Antum jawab dengan detil Pertanyaannya Antum pernah ngafal pakai otak apa enggak? Tidak Sekarang kalau Anda bisa menjawab pertanyaan 19 tadi Sekarang pertanyaan ke 20 Siapa yang tahu? Tanggal, bulan, tahun, kematian, Lady Day Jawab Enggak tahu? Okay. Tanggal 31 Agustus Tahun 97 Kau Ustaz tau? Ya gue trainer men <laughs> Dan Imadul Imad Hitung yuk hitung 97 ke 2015 Berapa tahun Pak? Bu? Berapa tahun? 18 tahun 18 tahun yang lalu Antum semuanya berangkat ke Paris gak? Enggak? enggak kan? Jadi 18 tahun yang lalu Antum gak pernah ngafal pakai otak Dan selama 18 tahun itu, Ustadz amat yakin bahkan malam hari ini dari rumah antum semua ke sini, sepanjang jalan ada enggak yang selalu mengulang-ulang? Eh, apa ini? Lady Day mati ntar ditanya, Ustadz Bobby. Jadi rupanya ada teknik ngafal itu tidak pakai otak. Dan permanen selama-lamanya, antum enggak perlu mengulang-ulang. Lalu gimana ceritanya, Ustadz? Ngapal enggak pakai otak. Oh, itu sudah di... tunjukkan oleh Allah pada kali pertama Rasulullah Wasallam menerima wahyu kayak gimana Ustadz? oke ini jawab dimana Rasulullah menerima wahyu pertama kali? gua hera ketemu malaikat siapa? pertama kali ketemu Jibril di gua Rasul seneng apa takut? takut dalam kondisi takut tiba-tiba Jibril ngomong ikhra bacalah jawaban Rasul ma'an abikari saya nggak bisa baca hei baca nggak bisa baca-baca kata Jibril nggak bisa baca maka berkali-kali suruh baca nggak bisa Jibril begini nih, ceng, buka sayapnya meluk Rasul kira-kira Rasul di peluk Jibril pertama kali tambah senang apa tambah takut tambah takut dalam kondisi amat takut disampaikan lima ayat surat al-alak ikhra bismi rabbikal adhi halakal insana ikhra warabbukal allama allamal dibacakan jibril sekali doang dalam kondisi rasul amat takut habis dilepas sama jibril gua herodi di puncak gunung namanya jabal nur bayangin bayangin kira-kira habis dilepas sama jibril rasul turun jabal nur jalannya santai apa lari terbiribirit Anda sepakat Rasul lari terbirit-birit. Sampai rumah Rasul teriak-teriak. Dan sejarah mencatat. Rasul ngomong begini. Artinya apa? Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah kaget. Dia keluar memeluk Rasul. Menenangkannya, menyelimutinya. Begitu sudah tenang ditanya oleh Khadijah. Apa yang kau lihat? Makhluk aneh. Makhluk menakutkan. Apa yang dia sampaikan? Subhanallah dalam kondisi amat takut Lari terbirit-birit Badan menggigil Rupanya Rasul mampu menyebutkan lima ayat Yang diucapkan Jibril Ustaz mau nanya nih Nafal Quran ibadah apa bukan? Kalau ibadah harus ikut contoh Rasul apa enggak? Harus ikut contoh Rasul enggak ibadah? Harus ikut Kalau ada ibadah Kita lakukan enggak ikut contoh Rasul Namanya apa itu? Bidah Sekarang Ustadz mau nanya, Antum suka ngafal Qur'an nggak? Pernah ngafal Qur'an? Pernah nggak ngafal Qur'an ikut contoh Rasul? Kayak gimana Ustadz? Ngikut contoh Rasulnya, ngafal Qur'an sambil lari terpirit-pirit. Pernah? Pernah belum? Bid'ah kalau begitu. Makanya waktu lima Subhanahu Wa Taala. Sekarang Ustadz mau ajarin ngafal Qur'an ngikut contoh Rasul. Setuju gak kira-kira? Oke, okay. kayak gimana tuh? Enggak pakai tulisan, enggak pakai bacaan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah bisa baca tulis. Betul nggak kira-kira? Rasul Umi betul atau tidak? Rasul nggak bisa baca tulis. Lalu gimana ceritanya? Oh, ceritanya dibacakan oleh Jibril. Jibril baca, Rasul ikuti. Ini namanya talaki. Maka kemudian ketika Rasul sudah bisa, Rasul bacakan kepada para sahabat. Para sahabat mengikuti. Betul kira-kira? Dan ihwata lima rahmatia Allah subhanahu wa ta'ala Maka dibacakan Sanukri Fala tansa illa Coba baca sama-sama Sanuk Fala Illa Artinya Tadi ramai banget orang ini kagak ada sekarang Sanukri uka Kami akan bacakan padamu Muhammad Fala tansa Sekali dibaca engkau tidak lupa Illa masya Allah kecuali Allah Mau membuatmu lupa Oh rupanya Allah kasih ilmu Pada Rasulullah mudah hafal Susah lupa Dan ilmu ini diajarkan Rasul kepada Para sahabat mudah hafal Susah lupa Jadi Rasul dan para sahabat itu dikasih ilmu Sama Allah mudah hafal Susah lupa Kalau umatnya Rasulullah di ruangan ini nah, Ini bid'ah lagi nih ya mengikut cara Rasulullah maka Iqad Talimah rahmati Allah oke okay, sekarang kita mulai ngafal Quran setuju? gak usah lama-lama sampai jam berapa sampai jam 9 aja acara kita setuju ya oke okay, kita akan ngafal Quran Iqad liman. tapi sebelum ngafal Quran tolong jawab pertanyaan Ustaz jangan malu-malu Ustaz pengen lihat Tadi Ustaz janjikan insya Allah dalam waktu berapa menit hanya langsung bisa hafal berikut mana mahrad dan tajwid untuk ukurannya sekarang coba ngaku siapa yang belum lancar baca Al-Quran mahrad tajwidnya tunjuk tangan ayo yang belum lancar baca Al-Qur'an mahraj tajwidnya. Yang nggak ngangkat nih semuanya sudah lancar bacanya. Angkat tujuh tangan, tunjuk tangan. Yang belum lancar baca Al-Qur'an. Oke, okay, turun-turun. Yang tidak ngerti bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, tunjuk tangan. Oh, tambah banyak. Turun-turun. Yang belum hafal surat An-Najm, tunjuk tangan. Surat 53. Oke, turun. Yang belum hafal surat An-Najm okay, An berikut artinya. Masya Allah makin banyak. rupanya Ustadz mengerti ini di jadwal yang panjang sekali dan melelahkan ini rupanya Ustadz buat tahu hikmahnya malam ini Ustad Allah paksa ke sini rupanya untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat ini ya Oke hotel 5 rahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini dengerin Uusta cara ngafal sama Uusta nggak pakai tulisan nggak pakai bacaan caranya gini dua caranya berapa caranya berapa satu suara lantang apa satu apa? buat apa Ustadz suara lantang karena kita nggak pakai tulisan nggak pakai bacaan kalau Ustadz bacakan ayat anda ikuti dan Ustadz akan dengar sudah fasi apa belum bacaannya oke okay? Ustadz harus konfirm oke okay, ini sudah betul bacaannya ya jadi lantang jangan malu-malu terus yang kedua ayat lima rahmati allah swt adalah isyarat tangan kok pakai isyarat tangan Ustadz? oh isyarat tangan ini manfaatnya banyak isyarat tangan ini akan membuat anda bisa ngerti jutaan bahasa dunia Kalau Anda enggak percaya, nih. Jemaah haji Indonesia yang Ustaz temuin berkali-kali, insyaallah lebih dari 90% enggak ngerti bahasa Arab. Betul enggak kira-kira? Jemaah haji kita ngerti bahasa Arab. Oke. Tapi pulang haji, dia langsung bisa begini nih. Haji, rial Paham itu? Oh, rupanya dia ngerti kalau gini khamsa. Kalau begini Astro, Paham itu? Oh, rupanya dengan gerakan tangan orang segala-gala bisa ngerti bahasa dunia Enggak cuma bahasa Arab, bahasa apapun Iwa. Bahasa apapun Satu itu Terus yang kedua, ini manfaat isyarat tangan Ini akan nyimpen memori yang tidak hanya short term Tapi bisa tahunan, bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, jutaan tahun, bahkan milian tahun Apa Ustadz? Ini Memang ada buktinya? Oh, buktinya kalau firman Allah dalam surat apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngerti, kalau bisa lanjutin. Al Arjuluhum Subhanallah. Surat apa itu? Yasin. Yuk sama-sama artinya. Al-Yawma pada hari itu kata Allah hari kiamat Boleh jadi sekarang, boleh jadi lusa, boleh jadi pekan depan Mungkin ribuan tahun lagi atau jutaan tahun lagi Hanya Allah yang tahu kabar hari kiamat Tapi di hari kiamat itu kata Allah Kami kunci mulut mereka berbicara pada kami Lihat nih kata Allah Tangan-tangan mereka bersaksi pada kami Kaki mereka atas apa yang dulu mereka lakukan Seolah Allah ngasih tahu kepada kita, hey manusia, kamu pengen tahu enggak tempat nyimpan memori paling dahsyat di mana? Di otak. Bukan kata Allah. Di laptop. Bukan server ya Allah. Bukan di mana tempat nyimpan memori? Nih kata Allah ini Nih perhatikan. Jadi tangan ini bisa nyimpan memori permanen selama-lamanya. Baru ngah kan? Baru sadar kan? Kalau nggak sadar juga, dulu waktu kecil pernah nakal nggak? Sampai ibunya atau gurunya saking keselnya cubit pahanya sampai biru. <tuh> gitu. Ada yang pernah nggak? Oh, waktu kita dicubit pahanya sampai biru, Ihotaliman rahmati Allah. Ustadz amat yakin gurunya atau orang tuanya nggak gini. Eh, hafalin ya sampai tua. Begitu nggak kira-kira? Tidak. Tidak perlu Ihotaliman dihafalin. Begitu kesentuh dan terasa sakit permanen selama lamanya. maka hotelimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala menghafal Quran sama ustaz syaratnya berapa? dua, satu mana suaranya ini lemes namanya bukan lantang satu apa? suara, suara lantang, yang kedua isyarat tangan oke sekarang kita praktek kalau ustaz ngomong menghafal Al-Quran semuanya jawab dengan lantang tangannya begini tinju ke udara bilang mudah, bisa kira-kira? coba ya, menghafal Al-Quran kurang kenceng menghafal Al-Quran Ngafal Al-Quran Oke Oke Ibu-ibu sekalian Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala Ustadz akan mulai ngapal quran Ya Kita baca ta'awus Dan basmalah Dengan suara lantang Siap ya Kalau Ustadz mulai gerakin tangan Ikuti gerakan tangan Yuk taus. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Lihatin Ustadz dengarkan dan ikuti wan ayo demi bintang tunjuk bintang demi apabila iza hawa iza hawa ayo Hamba keras. Kali lagi. Wan Najmi artinya demi bintang mana tangannya? Wan Najmi artinya idah hawa. Apabila idah hawa artinya. Yuk sama-sama baca ayatnya. yang keras Lihat perhatikan Hanya dalam hitungan menit anda hafal satu ayat berikut Makna, mahrud, dan tajudnya Takbir Allah wakbar Ayat kedua yang keras saya ikuti Ustaz Ma-dollah ma Ma-tidaklah Ayat keras dolla sesat eh Dola begini doang nggak usah begini-gini, nggak usah tangannya nggak usah ikut ya ma dolla coba ma sahibukum sahabat kalian ma sahibukum coba Ma dolla sahibukum Yang keras Ma artinya apa? Dolla sahibukum Oke dan ayatnya Wama gawah Wama artinya sudah Artinya apa? Tidaklah, tadi kan udah maksud Ustaz. Eh tadi makan udah artinya sudah, artinya apa? Tidaklah. Wa Ma dan tidaklah. Rawa dia keliru. Ini kayak video klip siapa ya? Ah tuh fans Anang ketahuan ya. Lihatin Ustaz. ma dalla sahibukum wa gawa bisa ma dalla sahibukum lagi yang keras ma dalla sahibukum gawa tambah keras ma dalla wama ayat satu wan najmi iza dua ma so wama ulangi ayat satu dua Hafal Al-Quran menghafal Al-Quran <SILENCIO> <Menghafal> Al <-Quran. SILENCIO> oke, lihat ya, tanpa terasa Anda hafal dua ayat oke, kita lanjut apa enggak? kita lanjut, ayat ketiga eh, Ustaz mau ngasih tahu ayat surat An-Najm Alhamdulillah ayatnya 62 jadi malam ini 60 ayat lagi kita ya setuju kira-kira? eh, enggak usah pakai otak enggak usah pakai otak ya ayat ketiga wama <SILENCIO> yantiku coba wama <SILENCIO> yantiku Wama artinya sudah. Ah nah, ini mulai pinter nih ya. Artinya apa? Dan tidaklah yang, yang tiku. Dia berbicara. Dia berbicara. Anil, hawa, anil hawa dari hawa nafsunya. Perhatikan. Wa anil hawa. Yang keras. Allahu. anil. Sekali lagi. Tiku anil. Tambah keras. Ayat 1. one. Dua, dallosa. So. Tiga, wamayanil. Ustad masih ngeliat banyak yang ngafal pakai otak nih. Ustaz kasih tahu ya, Pak Bu ngafal pakai otak nggak nolong. Yang ada malah ngerepotin. Udah susah-susah diapalin linter keluar dari ruangan hilang. Emang Ustad tahu kita ngafal pakai otak kelihatan Bu Pak matanya begini nih. Itu matanya lagi itu otaknya lagi muter kencang itu. Itu ciri-cirinya satu itu yang kedua ciri-cirinya suaranya nggak keluar tekanan batin dia itu. Paham? Ini Ustad daripada nanti kita semakin banyak hafalan makin stress Ustadz kasih tahu bahwa otak itu nggak nolong. Kalau nggak percaya otak itu nggak nolong nih sekarang ini simulasinya buktinya. Anda tahu nggak bedanya ukuran gajah sama semut? Tahu nggak? Kalau gajah ukurannya be. besar. Kalau besar tangannya kira-kira gimana? Gajah. Jawab yang kencang. Gajah. Besar. besar. Semut. Gini. Oke, itu yang Anda tahu dengan otak Anda kan? Sekarang Ustaz kasih yang baru kira-kira Anda otak Anda bisa akselerasi atau malah ngerepotin. Oke, gimana Ustaz? Kalau Ustaz ngomong gajah, jawab yang kencang. Besar, tapi tangannya gini. Bisa nggak kira-kira? Kita ganti. Coba ya. Coba ya. Gajah. Besar. Semut. Masya oh, Allah, orang-orang katar pintar-pintar nih okay. Siap ya, kita coba Satu, dua, tiga Semut Eh, mana ada semut besar Semut kecil men, tuh lihat tuh Otak ngerepotin, gajah Besarnya begini bu besarnya Gajah Semut Oke, okay, sekarang udah mulai pintar Ustadz tambah ya, beda ukuran Ular sama ulat Kalau ular, panjang Gimana tangannya, ular Ulat pendek, ulat, ulat pendek, ular. Oke, sekarang kita rubah. Kalau ngomong ular jawab panjang, tapi nggak usah pakai otak. Mening pakai emosi. Ular panjang, gitu ya. Kita rubah. Bisa? Ulat pendek, gitu. Siap, kira-kira? Nih lihat nih, kita akan coba otak Anda membantu atau ngerepotin. Hati-hati, ada gajah, ada semut, ada ular, ada ular. Jangan sampai keinjak, oke? Siap ya? Yuk konsentrasi Satu, dua, tiga Ulat Pendek Semut Gajah Ular Semut Semut kecil Ini Ustadz udah lihat nih ya Orang-orang yang bakat stroke udah kelihatan Begini paham itu? jadi rupanya otak anda tidak bisa berakstrasi dengan cepat lihat-lihat bagaimana anak-anak kita otaknya bisa permanen hafalannya mereka lari-lari gak berasa diam, bergerak terus suaranya kencang dengerin tuh jadi rupanya anak-anak bisa belajar dengan suara kencang tangannya kakinya bergerak-gerak segala yang didengar permanen selama-lamanya betul kira-kira? jadi ustaz minta mulai sekarang ngapal Qur'annya nggak usah pakai otak otaknya taruh di tas oke okay. gak usah pakai kotak setuju kira-kira mumpung baru tiga ayat siap kita ulang ya suara kencang tangannya gerakin siap ya Nggak usah pakai dipikirin lagi satu dua tiga wan dua ma sah wama tiga wama yang anil Sekali lagi. Wan 2. Wa 3. Wa anil. Mengapa Al-Qur'an? ayat keempat. In huwa in huwa in tidalla huwa dia illa kecuali wahyun wahyu kayak megang Al-Quran ya yuha yang diwahyukan perhatikan Ustadz in huwa illa Yu sama-sama in huwa illallah yu yu yang keras in huwa illallah wa yu tambah keras in huwa illallah wa yu sekali lagi ayat 1 Wan najmi 2 3 sala na al hawa 4 in alquran mudah Oke, okay, sekarang Ustadz pengen kira-kira antum pulang bisa ajarkan ini kepada keluarga di rumah Hingga mulai besok pagi sekeluarga kita ngafal Quran, mau nggak kira-kira? Oke, okay, simulasinya begini, sekarang yuk bikin pura-pura kita bikin keluarga cari 4 orang Jadi bikin kelompok 4 orang duduk melingkar, yuk cari cepet-cepetan Ayo cepetan, berempat-berempat, melingkar, duduk melingkar Ayo, ayo, berempat, kita bikin game seru nih, ayo Empat orang, empat orang Ayo, sama Pak Dubes juga boleh Ayo, silakan. Sampai semua anggota keluarga Lancar hafalannya, oke okay. Eh, duduknya rapet Dengkul sama dengkul nempel Ayo, ayo. dengkul sama dengkulnya nempel Udah belum? Oke okay. bersama keluarga anda sekarang baca yang kenceng tangannya digerakin setuju ya kita ulang-ulang sampai semuanya lancar bismillahirrahmanirrahim ayo yang keras one dua tiga empat in lagi wan ma ma ma in Udah lancar semua belum? Ulangi lagi. One Habis ini Ustadz akan bikin tanding antar keluarga ya Keluarga satu sama keluarga lain akan Ustadz adu. Siap ya, sekarang yuk dilancarin setiap orang sampai lancar baca empat ayat tadi Bantu, bantu semuanya Bergiliran empat ayat empat ayat empat ayat empat ayat Yuk praktek, praktek Ayo Jimmy? ayo Habis ini kita bikin lomba kita ulang sama-sama sama kelompoknya ya yang keras ya yo baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ayo tangannya gerakan wanajmi ida ma wa ma wa anil in huwa oke okay, sekarang semuanya berdiri yuk semua kelompoknya berdiri sekarang setiap kelompok isinya berapa? empat ya? oke okay, sekarang tadi berdiri melingkar sekarang berdirinya seperti soft cari kelompok lain berhadapan bersoft ayo empat empat empat ketemu empat yuk ayo oke okay. empat ketemu empat Berhadap-hadapan. Ayo berhadap-hadapan. Kalau sudah ketemu musuhnya, salaman, salaman, kenalan, kenalan. Tanya namanya, tinggalnya di mana? Udah belum? Udah? udah belum? Oke, okay, dengarkan ini bukan tanding antar kelompok, tapi tanding antar individu. Oke? Okay? Jadi dengan orang di hadapan Anda itu musuh Anda. Sekarang hama musuh Anda, sweet Siapa yang menang, siapa yang kalah? sweet sweet Udah belum? Oke. Okay. Dengarkan, yang kalah sweet, yang kalah sweet akan baca 4 ayat tadi dengan suara lantang dan tangannya digerakkan, oke? Okay. Sementara yang menang sweet tangannya angkat, yang menang angkat tangannya. Oke? Okay. ngapain diangkat kalau anda dengar yang kalah ada salah baca atau salah gerak pukul pundaknya bilang Woi salah gitu ya siap ntar gantian ya sekarang giliran yang kalah dulu baca siap oke okay. yuk yang kalah baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. siap pukul wanna Jemi ma lahu wa ma wa ma yanthi'u in illa takbir Allahu akbar alhamdulillah ustaz ngeliat ngadeng kena pukul jangan-jangan yang menang juga belum alam belum apal ini ya Oke, sekarang giliran yang menang suet. Yang menang suet baca basmalah. Bismillah. Yang kalah siap pukul. Wana jami madalloso wama yang in. Wah takbir Allahu akbar bersalaman berpelukan bilang terima kasih silakan duduk silakan duduk eh tapi duduknya berhadapan dengan musuh yang sekarang sudah jadi sahabat yuk oke okay. duduknya berhadapan hadapan dengan sahabatnya sekarang oke okay. dengerin Ustadz senang nggak ngapal Qurannya senang Oke okay. sekarang karena antum semuanya begitu seneng ngapal Quran, Ustadz mau ngasih game satu lagi, boleh nggak kira-kira? sekarang antum berdua dengan sahabatnya, Ustadz ganti namanya dengan sahabat Rasulullah yang mulia mau kira-kira? oke, okay. yang menang suit tadi Ustadz ganti namanya jadi Umar, siapa? Umar. yang kalah suit, Usman sekarang Umar dan Usman, Salaman, Salaman oke okay. Tapi peraturan game ini dengerin Ustadz, peraturan game ini adalah salamannya tidak nempel. Yuk gini salaman, tapi nggak nempel. Ayo tangannya dekat-dekat-dekat-dekat. Dah, ayo berdekatan tangannya. Kalau Ustadz ngomong Umar maka Umar sesegera mungkin tangkap tangannya Usman dan Usman sebisa mungkin menghindar. Paham? Kalau Ustadz bilang Usman sebaliknya Usman tangkap tangannya Umar. Dan Umar menghindar, oke? Okay? Siap? Eh, duduknya jangan jauh-jauh, ntar kagak kena. Nah, majuan, majuan. Oke, okay, siap ya? Kita mulai, konsentrasi. Udah pasti siapa Umar dan siapa Usman di antara anda? Sudah? Kita mulai ya. Satu, dua, konsentrasi Usman. tiga empat lima Usman enam tujuh Usman Delapan Umar Sembilan Sepuluh Usman Sebelas Umar Dua belas Tiga belas Umar Empat belas Lima belas Umar Enam belas tujuh belas Umar lagi delapan belas sembilan belas usai berpelukan bilang terima kasih yuk wana jemi idha maa saa wa ma, wa maa yantiku anil in huwa illa menghafal Al-Quran menghafal Al-Quran menghafal Al-Quran oke silakan menghadap sini semua gimana ngafal Qurannya, seru nggak? senang? perhatikan bapak ibu sekalian rahmati Allah lihat nih dalam waktu singkat Allah mudahkan kita bisa hafal 4 ayat berikut artinya mahrad dan tajwidnya Ustaz amat percaya karena Ustaz sudah sering coba kalau anda dikasih Al-Quran dikasih tulisannya suruh buka surat An-Najm ayat 1-4 Ustadz kasih waktu setengah jam hafalin berikut artinya Insya Allah gemeter Betul nggak gara-gara? Oh rupanya dengan hati senang, bahagia suara lepas, tangannya bergerak-gerak cek, senang dan masuk Sekarang yang ngerasa senang hafal Quran, penyebut tangan Yang pengen sebelum mati jadi Hafiz Hafizuh Insya Allah mudah-mudahan semuanya Allah ijabah jadi Hafiz Hafizuh Amin ini ngeliat semuanya pada pengen menjadi hafiz Ustadz langsung tergerak Ustadz pengen nemenin antum semuanya ngafal Quran sampai 30 juz, mau nggak kira-kira? mau? ini Ustadz temenin ngafal sampai 30 juz maunya bayar apa gratis? gratis, emang kelihatan dari tampang, ha? pengennya gratis, oke okay, sekarang, enggak, sekarang zamannya gratis, media sosial semuanya gratis, oke okay. Ustadz akan gunakan Facebook, Ustadz akan gunakan Whatsapp, Ustadz akan gunakan Youtube dan macam-macam, pokoknya semua yang pengen yuk segera keluarin HP-nya daftar via SMS yuk keluarin HP-nya, dan infakkan ini masih pakai otak rupanya ya oke, okay, SMS, SMS ke nomor ini Formatnya dulu, format nama tulis nama anda. Contoh, Bobby gitu ya. Tulis SMS, formatnya nama. Sudah belum? Nama anda ya, jangan nama Bobby bukan. Nama anda sudah? Spasi, nama panggilan aja nggak apa-apa. Sudah belum? Nama spasi Doha Katar. Mau disambung boleh, mau dispasi boleh. Nama, spasi Doha Qatar. Sudah belum? Habis itu spasi jenis kelamin L atau P. Nanti akan dibikinkan grup untuk setoran hafalan Al-Qur'an berdasarkan laki-laki atau perempuan. Jenis kelamin L atau P. Jangan atau ya, bahaya itu. Ya. Sudah belum? Nama spasi Doha Qatar Spasi jenis kelamin Oke okay? Yuk sekarang kirim ke nomor ini Plus 62 Udah belum? 878 77 22 12 kosong-kosong udah plus udah belum? send, kirim insyaallah maksimal 3 kali 24 jam anda akan langsung diundang untuk ngafal Alquran satu hari satu ayat satu hari satu ayat dan nggak usah serius sambil senang senang begini nanti kalau sudah dapet video dari Ustadz langsung Ibu Apa segala Allah ajak keluarganya ngafal kalau sehari kita ngafal durasinya itu video maksimal dua menit banyak yang cuma satu menit Anda tonton langsung hafal dan nanti setoran ya Setoran hafalannya supaya Ustadz bisa dengar sudah betul apa enggak bacaannya, oke, ya apa segala rahmati Allah subhanahu wa taala, udah sembilan lebih.